Spesial buat keluarga besar Joker yang berada di Degu khususnya judulnya Sun Akoni, oh. Lagu Osing yang sekarang juga dilantunin oleh Ratna Antika Munata Ayo, ayo, ayo, ayo Semuanya kemarin. Bener, rasan deh no no, jalan ke bisan, aseng marai caketanita, jago siraku sing bayu oleh.